Satu ini bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Tentu ada Gbk Community, juga ada Elisantika, Du Palapa. <San> Hinti luar biasa, kenapa mas?